Lita'atihi min ibadihi al-mu'minin Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Katabas sa'adata liman amila bishar'ihi al-qawih Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh Ba'atahu allahu rahmatan lil'alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi aladhi nahtadau bihadiyih Wa attaba'u al-nura aladhi unzilam'ahu alaikahumul muflihun Amma ba'du faya ibadallah Ushikum wa nafti bitaqwallahi wa taatihi laallakum tuflihun Para jamaah kaum muslimin yang berbahagia Marilah kita sekalian selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang benar yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa yang benar melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Kapan saja dan di mana saja kita berada, miscaaya kita akan selamat di dunia yang fana ini dan selamat yang kekal dan abadi besok di dalam alam alam akhir. Apapun juga kedudukan yang ada pada diri kita. Apakah kita sebagai seorang pedagang, Ataukah kita hanya sebagai seorang kepala rumah tangga Sebagai seorang petani Sebagai seorang karyawan Ataupun sebagai seorang pegawai, seorang pejabat Selama takwa masih dimiliki Insya Allah Semuanya akan berjalan dengan baik kalau petani bertakwa kepada Allah, dia akan menjadi petani yang baik Karena dengan takwa, dia akan jujur Di dalam cara bertani, tidak mau dia mencangkul sawahnya orang lain karena takwa kepada Allah Kalau sebagai seorang pedagang-pedagang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan jujur dia tidak akan mengatakan sesuatu, benda yang jelek dikatakan baik. Dia tidak akan mengatakan barang yang belum ditawar, dia katakan sudah ditawar. Kalau dia sebagai seorang KW Negeri, maka dia akan jujur. Dia tidak akan mengatakan bungutan-bungutan liar yang berdipangan dengan hukum-hukum pemerintah. Tumbian juga kalau dia sebagai seorang pejabat maka dia akan jadi seorang pejabat yang jujur dan adil. Tidak hanya memikirkan diri pribadi dan keluarganya. Tapi dia adalah akan memikirkan bangsa dan negara. Itulah para bapa dan sesepuh. Selama takwa berada pada masing-masing orang maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan besia di dunia ini tidak akan ada kejahatan-kejahatan. Para jemaah kaum muslimin yang berbahagia, orang yang bertakwa kepada Allah, diantara salah satu sifatnya, diantara salah satu cirinya adalah orang-orang yang selalu memikirkan. Generasi yang akan datang Yang artinya Jangkauan perjuangan Dia pikirkan mulai sekarang Yaitu memperhatikan masalah pendidikan Bagaimana caranya Mempunyai anak Yang saleh Mempunyai anak yang beragama Mempunyai anak yang nantinya bisa bertanggung jawab Masa yang akan datang Karena pada hakikatnya Apa saja yang ada di dunia ini adalah Tidak lepas daripada masalah regenerasi Sebagai bangsa maupun sebagai Umat Islam Karena apa? Karena masalahnya bahawa umur manusia adalah terbatas Di dalam segi-segi Pemerintahan Manusia pun memperintahkan merencanakan memprogramkan bagaimana regenerasi terjadi di dalam negara kita ini nah sebagai umat islam sudah barang tentu regenerasi kepemimpinan umat islam regenerasi kepemimpinan bagaimana untuk masa depan daripada islam di masa yang akan datang ini sebetulnya bukanlah semata-mata tanggung jawab daripada pemimpin-pemimpin umat islam tidak bahwa adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita bersama selaku umat Islam, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Karitulah para bapak dan saudara-saudara jemaah kaum muslimin yang berbahagia. Dalam khutbah pada siang hari ini, marilah kita hayati dan nantinya kita amalkan beberapa firman Allah yang memerintahkan kepada kita agar kita dapat mempersiapkan generasi dengan mendidik anak-anak kita sekalian untuk menjadi anak-anak yang muslim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kodrat kepada manusia. Di antara salah satu kodratnya adalah bahwa semua orang pasti senang kepada anak sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim minan nisa wal banin wal qanatirul Dalam kesimpulan ayat ini Bahwa Allah telah memberikan kepada manusia satu naluri Artinya sesuatu yang memang dibawa sejak lahir Setiap manusia, orang laki, pasti senang kepada orang perempuan Ini adalah namanya proses naluri secara normal Demikian juga orang perempuan pasti mempunyai rasa senang kepada orang laki-laki Tanpa belajar Semuanya akan berjalan secara wajar dan normal Ini adalah watak manusia yang pertama Yang kedua, setiap manusia pasti senang kepada anak Semua orang yang sudah melaksanakan pernikahan Pasti dia berangan-angan bagaimana saya harus punya anak Kalau ada orang melaksanakan pernikahan 10 tahun Belum dianugerahi anak Maka dia akan merasa susah Kenapa? Kenapa? Saya kok tidak bisa punya anak Ini adalah satu hal yang memang naluri daripada manusia Jadi saya kira kalau ada orang Kok tidak senang punya anak Itu namanya orang yang sudah tidak normal Yang ketiga Naluri yang diberikan oleh Allah kepada manusia Setiap orang adalah senang perhiasan emas dan perak, Senang kendaraan senang pertanian ini semuanya adalah kesenangan-kesenangan atau naluri yang diberikan oleh Allah kepada manusia satu diantaranya tadi saya katakan di dalam ayat ini bahwa semua orang adalah punya senang mau punya anak nah akan tetapi di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa anak itu bisa mempunyai tiga alternatif Jadi anak itu ada tiga kemungkinan Kita senang anak Tapi kita pun harus hati-hati kata Allah Sebab anak itu bisa ada tiga kemungkinan Yang pertama Sebagaimana dipirmankan di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Innama amwalukum wa auladukum fitnah sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah merupakan fitnah jadi harta dan anak ini memang ada yang jadi fitnah artinya anak yang selalu mencakitkan hati anak yang selalu mencemarkan nama baik orang tua anak yang tidak bermoral anak yang tidak mempunyai akhlak bagaimanapun baik nama orang tuanya karena anak yang rusak akhlaknya maka orang tua akan menjadi juga menjadi orang yang tidak baik tercemar namanya lantaran anak. Itulah kata Allah bahwa anak itu kemungkinan pertama bisa menjadi fitnah. Yang kedua anak bisa juga menjadi musuh musuh orang tua. Sebagaimana dibermandakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna min azwajikum wa awlatikum aduwan lakum Ada anak yang memang memusuhi orang tua Ini adalah alternatif yang kedua Alternatif yang ketiga Sebagaimana disebutkan Allah, -Allah di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Rabbana hablana min azwajina wa Wadurriyatina turda'ayun wa ja'alna li'l mutlaklina imamah itulah yang dikatakan anak kurrotu ayun anak yang menjadi bunga rumah tangga dipandang menyenangkan hati orang tuanya diperintah tidak pernah membantah, selalu taat patuh dan setia kepada orang tuanya ibadahnya mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang dikatakan anak bunga rumah tangga atau di dalam bahasa hadis dinyatakan oleh Rasulullah Au salihun Anak-anak yang sholat Yang telah akan mendoakan kepada kedua orang tua Bapak-bapak dan saudara jamaah kaum muslimin yang berbahagia Dengan adanya tiga alternatif Anak menurut Al-Quran Maka sudah barang tentu anak yang dijadikan Anak yang nantinya bisa Diharapkan untuk menjadi generasi bangsa yang baik Menjadi generasi pejuang-pejuang agama yang baik Adalah anak-anak yang soleh Atau yang disebut dengan anak yang kurrotu ayun ini Kalau anak itu menjadi fitnah Kalau anak itu menjadi musuhnya orang tua Jelas jauh dia dapat diharapkan Untuk menjadi generasi muda yang baik Baik itu generasi bangsa Maupun sebagai generasi agama untuk itulah, karena generasi di dalam masalah agama ini adalah Merupakan tanggung jawab semua orang-orang yang beriman Tanggung jawab semua umat Islam Karena bagaimanapun juga Kalau kita punya anak, anak kita tidak Islam katakan Atau anak kita Islam tapi tidak sembahyang Atau anak kita Islam tapi tidak mempunyai jiwa takwa kepada Allah Kita punya anak tapi setelah kita mati terputus Walaupun ayahnya seorang pejuang Walaupun ayahnya seorang kiai Tapi kalau anaknya tidak mencerminkan orang tuanya Karena tidak memiliki dasar-dasar agama Sampai disulat berarti perjuangan terhenti Nah alangkah sekarang kalau semua orang Islam Sudah tidak memikirkan bagaimana untuk menciptakan anak yang baik ini Mungkin bisa diramal mulai sejak sekarang Berapa butuh tahun lagi Mungkin Islam ini di Indonesia hanya angka tiga nama-namanya belaka, karena tanpa adanya pendidikan yang dihayati dan dilaksanakan oleh pihak orang tua. Karena itulah para bapak, para ibu dan saudara jamaah kaum muslimin yang berbahagia perlu pada siang hari ini ingin saya kemukakan firman-firman Allah Subhanahu Wataala. Yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita bagaimana caranya Untuk menciptakan anak-anak yang baik Yang nantinya akan menjadi generasi muda bangsa Dan generasi muda agama yang baik Di dalam Al-Quran Kalau saya simpulkan menciptakan anak yang saleh Yang menjadi tanggung jawab kita itu diterangkan oleh Allah ada lima macam pola pendidikan Yang pertama Menciptakan anak yang baik Anak yang saleh, Harus ada pendidikan akidah Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat 13 Ya bunaya la tusribillah Inna syirga laudul mun'adim Wahai anakku Janganlah kamu syirik kepada Allah Karena sesungguhnya syirik adalah merupakan aniaya yang besar Pertama menciptakan anak soleh Bahawa anak kita harus kita tanamkan akidah, keimanan yang kuat Mulai sejak kecil di rumah Orang tua harus bisa mengenalkan kepada Tuhan. Karena itulah masa di dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak anak baru lahir disunahkan diadani telinga sebelah kanan diikomati ya telinga sebelah kiri. Ini adalah merupakan sebaik satu landasan. Orang tua harus bisa mengenalkan anak ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama adalah orang tuanya Kalau orang tua menyekolahkan anaknya Maka orang tua harus bisa memilih sekolah-sekolah yang ada ajaran-ajaran agama Kita sampai sebagai umat Islam jangan sampai keliru Karena tergiur oleh gedung yang bagus Katanya sistem pendidikan yang baik katanya maka banyak anak-anak orang Islam dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah Nasrani baik sekolah Katolik maupun sekolah-sekolah Kristen ini namanya umat Islam adalah bunuh diri, jelas bunuh diri umat Islam harus bisa memikirkan masalah ini ini adalah merupakan satu dasar bagaimana anak-anak kita untuk memiliki akidah yang kuat saya kira lebih baik kalau anak itu kita masukkan dalam Madrasah-madrasah Dinia Atau katakanlah kalau di sekolah-sekolah umum Sekolah-sekolah Yang masih ada Dasar-dasar ajaran agamanya Disamping juga Di rumah orang tua harus bisa membina Mengarahkan Apakah di kursus kan? Apakah di ngajikan kepada guru-guru ngaji Ini mutu Tanpa adanya Pengarahan dari orang tua yang semacam begini Tunggulah tanggal mainnya umat Islam di masa yang akan datang Bapak-bapak dan saudara Kalau kita melihat bagaimana Lembaga satu pendidikan Satu lembaga pendidikan Yang dikelola oleh satu agama Saya kira jelas adalah tidak bisa lepas Daripada latar belakang Misien daripada agama itu Kalau contoh saja umpamanya Sebagai agama Islam Mempunyai satu lembaga pendidikan Islam Jelas Karena lembaganya pendidikan adalah Islam Maka latar belakangnya adalah Latar pendidik, latar belakangnya adalah dakwah Islam Tidak bisa lepas Ajaran agama yang diberikan adalah Islam Ini jelas Jadi anaknya siapa saja yang masuk di dalam pendidikan Islam Dia harus mau terima pendidikan dasar ajaran agama Nah demikian juga sebaliknya Kalau itu pendidikan dikelola oleh satu lembaga pendidikan agama lain Saya kira sudah jelas tidak bisa lepas Daripada aspirasi agamanya Latar belakang dakwah daripada agamanya Sehingga siapa saja anaknya yang disekolahkan di sana Dia harus mau menerima ajaran-ajaran agama Mereka Nah sekarang jelas kalau sekarang anaknya orang Islam Katakanlah dimasukkan di sekolah-sekolah Kristen Berarti kita menerima Anak kita dididik secara agama Apakah mungkin anak-anak yang masuk Di sekolah-sekolah Kristen Akan bisa menjadi anak-anak yang saleh Yang diharapkan akan menjadi Bunga rumah tangga Menjadi seorang yang saleh Seorang yang takwa kepada Allah Yang taat kepada orang tuanya Walaupun nanti orang tua itu sudah meninggal dunia Apalagi akan jadi pejuang saya kira omong kosong. Kalau sudah dasar-dasarnya. Akidahnya sudah bukan dasar akidah agama Islam. Yang jelas anak ini nanti. Tidak bisa diharapkan untuk menjadi kader-kader agama yang baik. Para bapak dan saudara, Kalau kita mau buka di dalam kitab sulam. Gampangnya saja. Kalau ada orang Islam. Menyekolahkan. Di sekolah-sekolah yang dikelola. Oleh orang-orang yang memang. Jadi satu lembaga yang memang bukan Islam. Itu sama saja katanya di dalam kitab sulam. bi Kalau seorang itu rela menyekolahkan anaknya di sana. Berarti orang itu rela bahawa agamanya juga akan hanyut ke sana. Itu adalah sebagai satu akibat logis. Karena itulah para bapak dan saudara ini yang pertama karena tadi saya tekankan masalahnya bahwa generasi dan tanggung jawab Islam di masa depan adalah tanggung jawab kita bersama untuk itulah bagaimana kita bisa menciptakan generasi yang baik ini. yang kedua adalah pendidikan ibadah sebagai lanjutan daripada firman Allah di dalam surat Luqman ayat 17 Allah mengatakan ya bunaya akimis sholah pendidikan ibadah orang tua wajib mendidik anak-anaknya di rumah bagaimana anak itu bisa mengerjakan salat di dalam hadis Nabi mengatakan kalau anak sudah umur mencapai 7 tahun hendaklah orang tua mulai menyuruh anaknya mau salat 10 tahun anaknya kok belum mau salat maka orang tua harus bertindak memberikan pengajaran dicewelkan atau dicewet atau dipukul sebagai satu pengajaran jangan orang tua membiarkan Karena sayang anak, sayang anak Anaknya dibiarkan Tidak pernah diajak ke masjid Tidak pernah diajarkan salat. Kalau sudah kecil di los Dengan harapan katanya nanti Kalau sudah dewasa saja ditekan supaya salat Omong kosong tidak mungkin Secara psikologis, secara kejiwaan Secara teori ilmu pendidikan Menurut teori ilmu pendidikan Anak kalau masih kecil Itu tidaklah di diperketat Diperketat di dalam masalah ibadahnya ini Tekanan harus ada pada orang tua Kalau sudah anak menginjak dewasa di situlah tekanannya mulai dilonggari Jangan dibalik Mulai kecil dilonggarkan setelah dewasa ditekan Tidak akan berhasil Karena perubahan kejiwaan anak Akan membawa anak tidak mungkin taat kepada tekanan Apa yang diberikan oleh orang tua Ini adalah pendidikan ibadah Dan juga di samping sholat adalah ibadah-ibadah dalam bentuk yang lain, apakah itu puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan. Sebagaimana lanjutan ayat ini wa'mur bil ma'rufi ma wanha 'anil munkar. Perintahlah dia untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Dan jegahlah daripada perbuatan-perbuatan mungkar. Anak harus kita berikan pendidikan ke masyarakatan. Pergaulan anak harus kita. Kalau anak bergaul dengan anak-anak yang tidak baik, orang tua harus mengatakan kontrol. Jangan bergaul ke sana. Bagaimanapun juga pergaulan adalah sangat berbahaya terhadap kehidupan daripada anak kalau anda <SILENCIO> tidak baik Pendidikan ke masyarakat Indonesia adalah luas sekali Apakah itu gotong royong Apakah itu tolong menolong bantu-membantu Sesama kawan nah, Kepada kedua orang tuanya Dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang keempat Adalah pendidikan mental Wasbir alama asobaka Inna daligah min azwin umur Anak harus kita didik mentalnya Kita dorong anak untuk menjadi anak yang pemberani Berani karena benar Jangan sampai anak dipakut-takuti Anak haruslah kita dorong untuk menjadi anak-anak Yang sabar di dalam hidup Dan berani sehingga nantinya betul-betul menjadi anak yang berani di dalam perjuangan Para bapa dan saudara jemaah kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang terakhir adalah yang disebut dengan pendidikan budi pekerti. Wala tu sha'ir fatakalin nasi wala tamsi fil ardi maruha. Innallaha la yuhibbu. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakur. Anak kita didik bagaimana anak untuk menjadi akhlak akhlak yang baik. Para jemaah kaum muslimin yang berbahagia. Di dalam mendidik anak ini, maka sebunya yang paling bertanggung jawab yang pertama dan utama adalah orang tua. Sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitrah wa inna inma yahwiyanhu aw yunshiranihi athawa. Semua anak adalah dilahirkan dalam keadaan fitrah Dalam keadaan suci Anak itu bisa menjadi nasrani Bisa menjadi seorang majusi Menjadi seorang muslim yang baik Adalah tergantung daripada kedua orang tuanya. Karena itulah para bapak, para ibu dan saudara, Karena anak merupakan amanat daripada Allah Jelas apabila amanat yang diberikan kepada kita Kita tidak bisa membina mengelola sesuai dengan yang memberikan amanat sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran maka yang jelas bahwa kita nanti di dalam alam akhirat akan dituntut oleh Allah kenapa anakmu dulu kok tidak kamu didik dengan didikan agama kenapa anakmu dulu kok tidak bisa menjadi seorang muslim yang baik kenapa anakmu kok tidak bisa menjadi seorang pejuang yang baik semuanya itu adalah ditumpukan kepada kedua orang tuanya Karena itulah para bapak, para ibu dan saudara-saudara jemaah kaum muslimin yang berbahagia. Marilah masalah ini betul-betul kita pikirkan. Memikirkan masalah anak, berganti memikirkan masalah generasi. Memikirkan masalah generasi berarti kita memikirkan masa depan daripada bangsa dan agama ini. Mudah-mudahan khotbah singkat ini akan bisa mendorong kepada kita untuk lebih bergairah. Dalam rangka meningkatkan didikan anak Untuk menjadi anak yang soleh Bakti kepada kedua orang tuanya Taat kepada kedua orang tuanya Bakti untuk kepentingan bangsa Dan negara Republik Indonesia Dan nanti akan jadi pejuang-pejuang muslim yang sejati Inna aksanal kalam wabianan wa nidham Kalamullahi al-malikil al alam والله تعالى يقول وفي قوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا حسكم واهليكم نار Waqudu an-nas wal-kicara Alaihah malaikatun ghiladun shidatun La ya'sunallahama amarahum Wa yaf'alunama yu'marun Barukallahu li wa'alakum fil quranil adeem Wa'alaikum Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihim Nal ayati wal fikri hakim Wa taqobbal minni wa minkum tilawatahu Innahu wal ghafuru rahim الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغما لمن جحد وكفر واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاي ايها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات وتجنبوا عن السيئات ان الله وملائكته يصلون على Ya ayuhal الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاجيب الله اتباعه إلى